ミトロビ s d ス、ダナアシン n ャンカペン k クアリ n ス e ットマニー、ムライ t m o n ランラギマス i b パ r h a m b u r ン、インドネシア。a s ラウタ e p ラルデ r ラス、ア a ラン a ットマニー n e s ク a w ム l a ッ t イトカ e ピア a l バ d e r ナガ。ダナアシン n hot ブト n e y リマス c u レワッ m ウ m インス trument、s e r t i f i k a t バンインドネシア u ン、a ラッ n e ン a ガラ。SBI ミサルニ l パ e アワ m ルデ r セ e r c カ t チャタ5 4 t r リ l i u n ン u p i a h ア a m u ナムンサ t i イン、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 Lalu bagaimana Anda melihat hot money yang mulai masuk ini, Pak? Hot money, pengertiannya netral. Kenapa disebut hot? Karena kalau kita menyentuh panci yang panas, s e n t u h panas kita langsung menjauhi tangan kita dari panci itu. Nah, demikian juga hot money. Dia datang, mudah juga dia pergi. Jadi, sifat sebetulnya. Dan istilah yang lebih netral barangkali adalah portfolio investment. Atau short-term investment or short-term claim artinya dana-dana yang memang sifatnya sangat mudah berpindah dari satu ke lain tempat nah, saya tidak terlalu mempermasalahkan hot money-nya tapi lebih menekankan silahkan hot money datang karena kita negara terbuka tapi kita dorong agar strukturnya sedemikian rupa Sehingga hot money itu bagian kecil saja dari total uang yang masuk ke Indonesia Artinya kita harus m e m b a l i k a n struktur Kalau sekarang itu data terakhir ya Januari Agustus 2008 Hot money-nya 3 kali lipat dari direct investment Nah sekarang direct investment-nya harus 3 kali lipat dari hot money Sehingga kalaupun mereka pergi Itu tidak membuat cadang devisa kita a n j l o k Hot money yang terkendali itulah dari segi proporsi yang membuat Malaysia, Thailand, Filipina, dan beberapa negara lain itu lebih kokoh menghadapi krisis ini. Sebagaimana tercemin r dari mata uang mereka yang tidak a n j l o k seperti yang dihadapi Indonesia. Karena proporsi dari short term claim atau hot money ini. Itu di bawah 100% dari cadangan devisanya Kalau kita 237% Jadi hampir 2 h kali lipat dari cadangan devisa Nah, Anda bisa bayangkan Kalau 10% saja lari, kacau Dan hot money juga memiliki karakteristik Sangat peka terhadap kestabilan makroekonomi Nah, sepanjang kita bisa menjaga kestabilan makroekonomi Hot money itu makin tenang, makin kalem. Belakangan ini, hot money itu mulai datang kembali wajar. Karena kalau beli obligasi pemerintah return-nya tinggi, beli saham sedang sangat murah, begitu kan. Jadi, itu juga yang membawa saya pada optimisme bahwa rupiah itu l a m b a t laun akan mengalami recovery ke level 9 ribuan. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.